Hadis ke-50. Larangan meminta harta manusia tanpa kebutuhan darurat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man sa'ala an-nasa amwalahum takaththura fa-innama yas'alu jamra, falyastaqil aw liyastakthir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah SAW bersabda Barang siapa meminta-minta kepada manusia harta mereka Untuk memperbanyak hartanya Maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api neraka Maka jika dia mau silahkan dia mempersedikit atau memperbanyak Hadis riwayat muslim Perawi hadis Lihat hadis nomor 13 Beberapa faidah hadis ini adalah Hadis ini melarang keras orang yang meminta harta manusia tanpa kebutuhan darurat. Ini menunjukkan, jika meminta harta manusia tanpa kebutuhan darurat merupakan dosa besar. Jika seseorang menggantungkan kebutuhannya kepada manusia, maka tidak akan pernah terpenuhi. Ia akan selalu meminta dan tidak akan pernah kenyang. Adapun yang bersandar kepada Allah dan bertawakal kepadanya, serta melakukan sebab-sebab yang diperintahkan, maka kebutuhannya akan terpenuhi, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah